Pak Herman selamat siang Ya selamat siang s o m e n t a r n y a Ya justru kalau saya melihatnya Saya mengajak asosiasi itu Untuk coba Berkumpul itu Untuk menghasilkan hal yang、uh, Bermanfaat bagi asosiasi Atau bagi anggota Jadi seringkali banyak、uh, Asosiasi yang berkumpul、uh, Para pengusaha itu bukan Untuk membangun Sesuatu kemudahan bagi anggota Tapi hanya untuk berkumpul untuk komplain atau berkumpul untuk menyerang、uh, uh, kebijakan-kebijakan t e r t e n t u Saya yakin sekali, kalau asosiasi itu berkumpul untuk mempermudah anggotanya, pasti target karantina satu hari itu bisa dicapai. Demikian, terima kasih. Ya, dengan Bapak. Hari di jalan. s i l a k a n Pak Ari. Kalau ulit. 私はこれで行くことができないです。Ya, Iya, terima kasih. Pak Joko, selamat siang. Ya, sebenarnya asosiasi itu memiliki kekuatan loh, segera p a men, mendorong atau menekan pemerintah, karena kan dia m e n g h a s i l k a n desisa. Nah, kalau asosiasi ini mampu membuat suatu atau mendorong suatu undang-undang yang memiliki frame-frame terbatas, misalnya gini, bahwa setiap kali kulitnya masuk itu maksimum diproses misalnya 3 hari. Kalau lebih dari itu yang dikenakan, apa, バイトマラシパディゾンシャー Hello, uh, uh,